<laughs> Baik untuk lagu selanjutnya saya akan panggilkan rekan saya yang ganteng sekali mana Riki? Riki? Di sini ibu ya ibu. Riki? Oh. Di sini. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ay, ibu. Ah iya Riki kita nyanyi sama-sama mm, okay. lagu geroncong kemayoran. kemayoran. Oke? Okay? Ya agak gembira nah, ya sama -sama oh ya. Sama -sama ya. Ini tadi yang kasih bunga siapa? Siapa nama? Itu Siapa namanya? Joni. Bapak Joni, karena Bapak sudah kasih bunga untuk saya, saya kasih hadiah untuk uh, kepada Bapak VCD sayang saya terbaru belum ada di mana-mana. Saya khusus bawa dari Indonesia. Tapi sayang sekali ini adalah uh, visi di saya bahasa Sunda karena saya dari Sunda dari Bandung Kumaha tidak apa-apa ya Bapak Riki Bapak Bapak ber, ber, ber, apa ya bertuah tuh apa ya beruntung sumuhu Iya Bapak silahkan ini buat Bapaknya Bapak yang tadi Ah ini Bapak iya <SILENGALAN> <SILENGALAN> <SILENGALAN> Bapak, mau Bapak, Bapak Kaca mau, mau Bapak, oke. Iya. Oke Bapak Kaca, berbahagia sekali, karena Bapak tadi spotting sekali bisa membantu saya bersama. Kerjasama tadi bagus sekali Pak Kaca. Oh. Bagaimana dong? Eh. Aduh, terima kasih Bapak Kacah. Baik, Riki, Geroncong Kemayoran. Yang gembira ya Om ya. Laju-laju, perahu laju... lajulah sampai lajulah sampai laju ke denha boleh lupa kain dan baju janganlah lupa kepada saya la la la la la la la la si mangga udah jiwa mangga Indungi saya, la la la la la la Pohonnya tinggi, pohonnya tinggi buatnya peti. Malam ini, malam ini, aku menyanyi Philips al-ini. Bawang, Ricky tak sayang, hatiku sendang, terbayang-bayang. Kalau ada sumur di ladang Bolehlah kita menumpang mandi Kalau ada umurku panjang Bolehlah saya berjumpa lagi Kedondong di atas peti Ini kerja T